Kai Roberto Huta Galung, Pak Roberto, bagaimana komentar Anda? Kalau kita menyikapi surat yang ada, maka penerbitan surat itu kan harus berlandaskan satu ketentuan hukum. Nah, saya melihat penerbitan surat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung itu adalah suatu tindakan di luar kewenangan seorang Ketua Mahkamah Agung. Ya, artinya apa? Artinya ketua Mahkamah Agung tidak memiliki landasan hukum untuk menyatakan sahnya suatu organisasi. な、いと、いん、も ondi kikapis, sar, aritan b i d a k s a n a l a l u langaha, payang akanila kukan k a i p a えー、p r a a m a p n g r e s a v a Indonesia, dibawa, plaksanatugas egisujana, dan, receptoris general Roberto Utagalung, itu suda, malayang kan surat profez kras, kapada katoma kamagung,、ah、untuk se gram e r e f i s i suratersbut, kana suratersbut, tida berlandas kanukum, bakan, suratersbut, adela swatutinakan, su i l u a r k w n a n g a n soran k t o m a kamagung,、ah、itu yang p r a m a Artinya dengan kondisi yang ada kita sudah memprotes itu secara keras. Yang kedua, kita sudah melakukan hearing audensi dengan、e, Komisi tiga DPR RI Untuk m e n i k a p n hari ini lewat satu lembaga yang mereka miliki yaitu lembaga konsultasi antara DPR dengan、uh, Ketua Mahkamah Agung. Sehingga apa? Aspirasi kami diakomodir oleh DPR RI supaya sebagai bahan dalam konsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung untuk mengingatkan Ketua Mahkamah Agung bahwa tindakan mengeluarkan surat edaran tersebut yang mengakui satu-satunya paradis sebagai orang tua adalah suatu tindakan di luar kewenangan. Suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu tindakan yang sudah kita lakukan. Bagaimana dengan keputusan MA yang melarang beracara di pengadilan bagi mereka yang bukan anggota peradi? Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak dalam artian apa? Bahwa menunang d dasar memberikan hak untuk hidup kepada warga negara Indonesia. Dalam melakukan apapun kegiatannya Nah dengan kondisi seperti ini Kalau ada tindakan-tindakan akibat dari surat edaran mahkamah agung itu Kemudian hakim menghambat prosesi ini Maka situasi yang ada ini akan berkembang ke arah yang kurang baik Sehingga dengan kondisi seperti itu, di samping situasi yang sudah bertentangan dengan hak hidup seseorang, karena ini menyangkut hak asasi manusia di dalam melaksanakan profesi di tanah air yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu, kami juga memohon dalam surat tersebut dan juga kepada DPR RI untuk segera mengklasifikasi isi surat tersebut. きたいに、ぷにゃん、ごたす、きたらん、blaz ribu advocat。yang, m e n c a r i nafkam, karihidup, dangan, p r o p e ke c i e bagay advocat.na, mudian, dangan, soanangun, a n k a t u a makamagung, m g h a m b a t p r o c e s i m r e k a u n t u n m e n c a r i nafka.aini, situasi, s o i o g i s yang, apakahmemang, difikir kan, ole k t u a makamagung, yang, b r d a m p a k n e g a t i t r a d a m r e k a dilapangan.na, situasi, s p r t i n i yang, s a c o b a ingat kan, d n g a n p r o e s l a s a a k t u a makamagung, tolong l a l b i a r i danbi, jaksana, a dan meni, ni, k a p i t n tang, wadatung,、ah、a p r o e Demikian Roberto Hutagalung dan saya Rizal Andika.